Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Pemirsa Indonesia dan Ibu-Ibu yang hadir di studio Pagi hari ini, kembali kita bisa sama-sama lagi di sini Tentunya di Mamah dan A Beraksi Bersama Mi Cepat atasi sembelit tanpa melilit Ya Buat Anda yang di rumah, pagi hari ini Anda bisa menghubungi 565 5676 atau 565 5680 Buat yang ingin curhat melalui telepon Atau silakan Anda bisa add dulu ID kami untuk yang ingin curhat melalui Skype di mamaha.beraksi Pagi ini akan ada kuis juga yang berhadiah jutaan rupiah dan juga ada kuis yang berhadiah umroh nanti Pertanyaan akan diambil dari isi atau usia mamah dede apa kabar ibu-ibu ngantuk nggak Enggak, tapi merem semuanya ya perjalanan lancar ya bu ya alhamdulillah ya yang hadir di studio pagi hari ini berbagai macam majelis taklim dari berbagai macam daerah pemirsa bahkan ada yang dari Papua iya dan di pagi ini kita akan sama-sama membahas tema nih eh, sering kita alami eh, sehari-hari iya ibu-ibu ada suaminya Di rumah ya Bu ya? ya. Suka ngobrol sama suaminya? Ya. Suka ngobrol gak sama suaminya? <laughs> Cuma juman-juman doang ya. Nah di pagi hari ini kita akan membahas tema seputar suami istri. Dan kita akan sama-sama mengikuti tausia mama tentang menjaga lisan suami istri. silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalam wa ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ajmain amma badu. Menjaga lisan suami isteri. Menjaga lisan. Gampang omongnya. Orang yang seling nasehatin juga jaga itu mulut. Jaga itu mulut. Belum tentu bisa jaga mulut. Ngomongnya gampang. Praktiknya susah yang namanya menjaga lisan ini perbuatan yang berat sebetulnya. Banyak yang kebablasan. Banyak yang tidak bisa menjaga lisan. Membuktikan ada orang perang ribut dengan saudara kandung. Ribut dengan ibunya. Ribut dengan bapaknya. Ribut dengan tetangga bertengkar dar, deror, segala macam diomongin dengan suami istri gara-gara tidak bisa menjaga lidah. Allah berfirman dalam Ali Imran 191, "Rabbana ma khalaqta hadza batila, la achtarak ma sia Lidah anggota tubuh yang sangat berbahaya. Saking berbahayanya lidah oleh Allah disimpan di tempat yang sangat strategis. Dipagar dengan gigi. Dilem dengan bibir. Jangan sembarang bicara. Kalau sudah keluar kata-kata, tidak bisa dicabut kembali. Peribahasa mengatakan, kalau orang terluka dengan pedang, mudah obat dicari tapi terluka dengan lidah ke mana obat hendak dicari. Makanya begitu pentingnya menjaga lidah dalam Islam, menjaga lidah sampai diukur dengan keimanan seseorang. Man kana yu'minu wal yaumil akhir fal Siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, berbicaralah yang baik-baik atau lebih baik Apa maksudnya? Sebelum ngomong, pikirin dulu. Jangan asal goblok doang. Seenaknya dewe ngomong, salah pikirin. Enak gak orang ngedengernya? Walaupun Anda seorang pelawak sekalipun. Rasul sendiri bercanda, tapi canda beliau jujur. Tidak pernah melukai orang. Apalagi menghina fisik orang dosa hukumnya. Als sudah menghina fisik orang, lihat pelawak-pelawak, fisik orang dihina. Artinya menghina yang menciptakan fisik orang tadi. Hati-hati, jangan dipakai main. Kita umat islam ada aturan hidup. Al-Quran dan sunah Rasul. Jangan kita mengolok-olok orang. Ya ayuhalladina amanu la yasor kaumin kaumin asa'ayya kunuhiru minhum. Walani zou mijn zin als ayakun na hieromin hunna? Waarat talmizu an pusakum? Waarat ana bil al kab? Jangan satu kaum mengolok kaum yang lain boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada yang olok-olok tu pakalida orang. Hey, dasar padang Bengkok, Jawa kowe, he orang Sunda-Sunda lidah. Jangan perempuan Molok perempuan lain Boleh jadi perempuan yang diolok lebih baik Daripada yang ngolok-ngolok Jangan menghina diri sendiri Gua tahu emang gua sama orang susah Gua tau emang gendut Artinya kalau kita menghina diri kita Menghina yang menciptakan kita Menghina Allah Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk Hey ceking Hey jenong Hey bo Itu bole. boleh Kan Allah yang menciptakan Wolladiyusawirukum pil arhamikai payasa. Dialah Allah. Yang melukis wajah kalian dalam rahim ibu kalian. Sesuai dengan kehendak Allah. Ali Imran ayat 6. Bagaimana manggil istri itu rasul. Ya Khumerah. Waistiku yang pipinya kemerah-merahan. Siti Aisyah bule. kenapa panas matahari merah. Orang Jakarta sawah matang, sawah mentah, sawah busuk, pengen merah <tuk> <tuk> <tuk> Jangan sekali-kali dalam rumah tangga memanggil pasangan dengan yang buru akan melukai pasangan. Panggillah pasangan Anda dengan panggilan yang baik, yang menyenangkan mereka, yang minta minum sayang dua tahun menikah yang minum palalu peyang <laughs> yang juga sih <laughs> begitu sudah tuaan dikit badan gendut gendut eh hey, gendut minta makan walaupun gendut dipanggil gendut sama laki rasanya terluka banget eh hey, bohai ya ah. itu lebih enak saya rasa benar ah. nggak marwoto toh <laughs> masya allah hati-hati lo dalam keluarga tuh teman kantor saya mah cantik-cantik nggak -cantik, kayak kamu lidah tuh terluka hati istri anda nggak gitu-gitu amat jadi suami harga istri anda capek jadi perempuan tahu tul tul aja lo nyebeli kenapa nafas lu dia mah tahu Agus ah parah nih Agus Kenapa sih orang tidak bisa menjaga lidah? Maschallah. Karena tidak melatih diri untuk menjaga lidah. Baik kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada keluarga. Kalau anak kecil, anak bayi yang baru bisa ngomong, ngomongnya itu ngikutin orang. Mama, mama ayo ngomong. Mama, mama, tuh, ngikutin yang ngajarin. Ayo, papa, pa, pa, papa. Kalau balita beda lagi, banyak nanya. "Nenek, nenek ini apa, Nek? Bawang. Ini apa, Nek? Cabai. Nanya mulu coba kalau anak balita. Mulai dewasa, tuh remaja, nafsu yang diikuti. Woi. Cantik. Tuh. Kalau udah pada tua begini. <laughs> Jangan ketawa ah kalau orang tua ngomong. <laughs> kalau udah. <laughs> kalau udah pada tua begini, masyaallah, pakai rasio nih di atas Jangan pakai nafsu. Pakai ilmu pengetahuan. Pantas enggak kalau saya ngomong begini? Dipikirin dulu. Makanya ngomong itu dilatih, latih, latih. Bukannya waktu belum bisa ngomong kan dilatih? Latihan ngomong, latihan jalan, latihan makan. Ayo, ayo, bangun, bangun. Ngelangkah lagi tuh. Eh jangan begitu ngomongnya. Dilatih. Semuanya dilatih. Latihan. Jangan asal goblek doang. Latihan tuh. Ama suami harus bagaimana? Hormati suami. Bang capek ya bang. Siapin air minum. Siapin sendal jepit, ambil kaos oblong, dia gerah pulang kerja, siapkan air hangat buat mandi. Bang, mandi, air hangatnya ada. Latih tuh lidah, lima laki baru pulang. Bang, bang, dapat duit gak bang? <tik> Allah Karim, ditampol.